mitra bisnis di sebuah kampus di Amerika dilakukan percobaan kepada para psikolog jadi ini mahasiswa psikologi gitu ya dan dikatakan bahwa kalau saja Anda dapat dipasangi sebuah chip, chip sebuah alat kecil di dalam otak Anda sehingga Anda akan selalu merasa berbahagia ya dan Alat ini dipasang melalui operasi kecil yang tidak menimbulkan efek samping Tapi sulit melepas ya, jadi gak bisa dilepas-lepas tapi terus di otak Anda Maka apakah Anda bersedia selalu merasa bahagia atau selalu bergembira ya Seperti itu karena ada chip kecil yang dipasang di otak Anda Nah, hasil percobaan ini menarik karena 95% orang bilang tidak mau Tidak mau pak, tidak mau, tidak mau Kebanyakan tidak mau, ada 1-2 yang mau ya Kenapa kok tidak mau? Padahal tidak ada efek samping, tidak ada kerugian, tidak membayar Dipasang satu kali saja ya Dan ternyata setelah dianalisa diketahui bahwa Kalau orang selalu merasa senang Dia tidak akan mampu menikmati kesenangan itu lagi ya Kita bisa senang kalau kita punya sedih Kita bisa senang kalau kita mengalami kekecewaan ya Kalau kita selalu senang, kita tidak bisa membedakan lagi dengan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita, ini yang pertama, yang kedua kita tidak merasakan senang itu kalau kita merasa tidak punya arti dari kesenangan itu kalau kita tidak berkeringat ya kalau orang bekerja keras, Anda lihat ya keadaan yang terbalik dari keadaan tadi, orang bekerja keras Menolong orang ketika terjadi bencana Tidak dikasih uang sama sekali Bahkan kemana-mana harus membayar sendiri Tapi berhasil menyelamatkan satu orang Yang dia tidak kenal sama sekali Dia akan merasa berbahagia, senang, sampai berbulan-bulan Nah, karena kita berkeringat Dan kita menemukan suatu kebahagiaan Yang menjadi hak kita Yang kita rasakan bahwa ini memang harus kita dapat Karena kita sudah mengeluarkan upaya Untuk mencapai kebahagiaan ini Dan kebahagiaan ini mempunyai arti pada kita Jadi ternyata Orang itu tidak mahukan kalau dia tidak mempunyai suatu eh, Apa namanya Pekerjaan yang besar atau semangat atau berkeringat atau berupaya e, keras sebelum mendapatkan sebuah kebahagiaan itu dipasang chip saja di otak kita kita tidak mau karena kita tidak layak untuk menerima kesenangan itu ya ini ini hal yang menarik sekali ternyata manusia itu membutuhkan meaning atau arti untuk dapat menikmati kehidupan dengan bahagia terima kasih saya Tano Santoso dengan Business Wisdom sukses selalu untuk anda.